Sayang, apa yang kamu pikirkan? Bicaralah padaku. Cukup sampai di sini saja hubungan kita. Orang tuamu tidak mau mempunyai menantu yang tidak jelas seperti aku. Jangan bicara seperti itu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memperjuangkan cinta kita. Seberapa besar usahamu Untuk memperjuangkan aku Jika kedua orang tuamu Yang tak pernah memberi restu Terima kasih kau Orang tuaku mereka nggak salah aku yang salah yang terlalu memaksakan cinta ini tapi tapi apa aku membutuhkanmu? Tak ada kata yang indah selain doa. Semoga Tuhan mempermudah jalan kita. Terima kasih. Kamu telah menjadi penguatku. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu. maafkan kedua orang tuaku. Mereka nggak salah. Aku yang salah, yang terlalu memaksakan cinta ini. Tapi. Tapi apa?